Jangan pernah menghitung pengorbanan kalau memang ada yang Anda kerjakan. Karena menghitung pengorbanan maka dia sudah tidak lagi menjadi sebuah korban yang patut mendapat penghargaan. Menghitung pengorbanan hanyalah membangun tanda bahwa kita orang luar biasa dalam kehidupan. Menghitung pengorbanan hanya menepuk dada. Sehingga apa yang kita lakukan tak pernah murni sebagai sebuah pengorbanan tapi dalam rangka cari nama Ah. Sangat berbahaya Jangan pernah menghitung pengorbanan Kalau itu yang kau kerjakan Maka kecewa mungkin akan tiba Karena tak tentu orang menghargai pengorbanan yang kita lakukan Ini sisi beda Tapi sama nyata Yang satu berkorban untuk mendapatkan nama Yang satu berkorban tak bergairah untuk nama Tapi menjadi kecewa karena pengorbanannya tak dihargai Oleh karena itu belajarlah Berkorban bukan untuk menghitungnya Lakukanlah karena sudah semestinya Dengan demikian hidup kita akan menjadi hidup yang agung Yang terus berjalan dari waktu ke waktu Terus berani Tiada henti berkorban untuk kebaikan orang di sekitar diri Tak berhitung karena melakukannya dengan tulus hati Ayo terus berjalan dan berkarya dalam kehidupan Jangan pernah menghitung pengorbanan dan jangan pula menjadi kecewa hanya karena tidak mendapat penghargaan. Hidup itu indah, jalani lah. Jangan pernah menyerah, berkorbanlah karena itulah yang menguatkan kita. Selamat bijaksana untuk memikirkan bagaimana hidup yang berkorban dan bijaksana untuk tak pernah menghitung-hitung, apalagi mengingat-ingat dan menunggu penghargaan. Supaya jangan pengorbanan jadi sia-sia Bersama saya Bigman Sirahid